مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد أعزائه الله الله Ikhwani A'azakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmatul iman dan juga nikmatul Islam nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita sekalian di pagi, di subuh yang mulia ini dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah di dalam menunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan hadir di dalam majlis pengajian kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan kita hadiri di dalam subuh yang mulia ini Dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah Dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang terbaik di sisinya Ikhwani Al-A'iza'a'azakumullah Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan Kajian kita di dalam kitab Tauhid Yang mana kita sampai di dalam bab Bar Maja'afi At-tathayyur. Ba' apa yang datang tentang masalah tathayyur? Tathayyur secara makna bahasa adalah diambil daripada fi'il tathayyara yatatayyaru tathayyuran yang itu diambil dari kata-kata toir toir itu artinya adalah burung papayur adalah menganggap adanya nasib baik ataupun nasib jelek yang ditentukan dikarenakan sebab burung dahulu dikatakan Orang-orang Arab yang terdahulu mereka suka sekali beranggapan adanya hal yang disebut nasib baik ataupun nasib buruk yang dikaitkan dengan burung dengan cara-cara mereka yang yang khusus. Mereka dan memiliki burung kemudian burungnya dimarahi ketika burungnya dimarahi maka kalau burungnya itu menengok ke kanan berarti oke okay. kalau menengok ke kiri berarti jangan ketika dia mau pergi safar maka dia datang ke burungnya dulu burungnya dimarahi-marahi ketika burungnya dimarahi-marahi maka burung itu Ketika dia nengoknya ke kanan, oh berarti safarnya boleh. Kalau nengok ke kiri berarti, oh hari ini jangan safar. Dikarenakan ini akan membawa nasib buruk, nasib tidak baik. Tapi kalau menengok ke kanan, dianggap sebagai nasib yang baik. Maka kemudian ia berangkat. Maka inilah yang dahulu terjadi di kalangan orang Arab maka dari itu tapayyur itu diambil dari dari toir dari burung makanya semua yang berkaitan dengan adanya anggapan nasib baik ataupun nasib buruk dikaitkan dengan sesuatu itu itu disebut dengan tapayyur adapun tapayyur secara istilah sesungguhnya bukan sekedar dikaitkan dengan masalah yang berkaitan dengan burung akan tetapi papayur itu adalah at-tash'ium atasya'um bimariyin au masmu'in au ma'lum seseorang beranggapan ada nasib baik dan nasib buruk yang dikaitkan dengan sesuatu yang dilihat Atau sesuatu yang didengar Atau sesuatu yang diketahui Dikaitkan dengan sesuatu yang didengar Atau sesuatu yang dilihat Seperti yang terjadi misalnya Seseorang Berniat melakukan sesuatu Kemudian tiba-tiba dia mau pergi ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke tempat yang lain. Kemudian tiba-tiba baru saja dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada tabrakan di rumahnya. Ada tabrakan di di rumahnya, di depan rumahnya. Maka dia langsung timbul sesuatu di firasat jelek di dalam hatinya ada anggapan ini adalah sesuatu yang yang buruk maka kemudian ia membatalkan acaranya pergi ke keluar kota maka ini disebut dengan umbil atau tidak kecelakaan tiba-tiba dia melihat di depan di depan pintu rumahnya ada bangkainya burung atau bangkai apa saja dia lihat langsung kemudian timbul anggapan bahwasannya ini ada firasat ada sesuatu yang jelek, maka inilah yang disebut dengan tasya'um bil mer'i menganggap adanya apa nasib sial nasib buruk dengan sesuatu yang di yang dia lihat. Yang kedua adalah Tasyaum Bil Masmur. Tasyaum Bil Masmur menganggap adanya nasib sial dikarenakan sesuatu yang ia dengar. Pas dia mau berangkat, mau melakukan jual beli mau menjual sebagian asetnya tiba-tiba ada orang tengkar dia dengar ya khusron wahai orang yang merugi ada orang tetangganya tengkar entah suami sama istri atau siapa saja kemudian ada yang teriak ya khusron kemudian orang ini kok bilang wahai orang yang merugi kemudian dia langsung telpon saya tidak jadi jual barang saya Karena ini atau saya tidak jadi beli barangnya. Kenapa? Karena tadi saya dengar sesuatu yang menggambarkan bahwasannya akan merugi. Maka ini pun juga disebut papayur. Adanya nasib sial dikarenakan sesuatu yang ia dengar atau dia mendengar seperti yang terjadi nanti juga kita bahas. Seseorang menganggap ketika ia mendengar suaranya burung hantu wah dia merasa ketakutan karena ini berarti ada nasib nasib sial dengan sesuatu yang ia dengar atau dengan yang ketiga sesuatu yang dia ketahui kemudian yang dia ketahui adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dengan hari seperti yang sekarang ini ya Ini orang-orang yang kita lihat Ketika mau ngawinkan Anaknya mau nyari hari Hari baik Nyari hari baik Dan takut kalau ada hari Hari buruk Maka ketika Seseorang ternyata Anaknya ditanya kapan nikahnya Sudah disepakati nikahnya Hari Jumat dia lihat Jumatnya, Jumat Kliwon, atau Jumat Pahing dan lain sebagainya. Maka ia mengatakan, jangan. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat tidak boleh. Akan terjadi keburukan kalau kamu nikah pada Jumat Kliwon dan yang sejenisnya. Maka ini adalah disebut Tatoiyur. Makanya Tatoiyur itu... Ternyata lebih umum daripada makna bahasanya. Makna bahasanya hanya berkaitan dengan masalah burung. Makna istilahnya ia lebih umum dari sekedar masalah burung. Tapi masalah apa saja. Maka dari itu segala anggapan yang berkaitan dengan adanya nasib Baik ataupun nasib buruk Dikarenakan sesuatu yang dilihat Atau sesuatu yang didengar Atau sesuatu yang diketahui Seperti tadi Hari-hari dan lain sebagainya Maka itu semua bagian daripada Papa Yur. Dan di sini Muallif rahimahullahu ta'ala Membawakan bab ini dengan maksud bahwasannya bab majaa' fi tatayyur yakni di antara tatayyur itu merupakan perbuatan yakni tatayyur itu bagian daripada kesyirikan hal ini dikarenakan dia munafi li tauhid dia itu menafikan daripada tauhid dan sisi yang dinafikan dari tauhid oleh apa tayyur pada dua sisi. Yang pertama adalah orang yang melakukan pawayur adanya anggapan nasib baik dan nasib sial dikarenakan perkara-perkara yang tadi. Dia memutuskan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada selain Allah. Ketika kita melihat orang yang melakukan tatoiyur, dia tidak lagi bertawakal kepada Allah. Ketika ia melihat ada bangkai burung di hadapan rumahnya, atau dia mendengar orang berbuat eh, mengatakan Yahushron, atau seperti yang terjadi, apa namanya ada dahulu. Seorang yang sangat tasyaum, Yang sangat takut dengan sesuatu yang seperti ini. Adanya nasib fial. Sampai dia ini ahli syair. Dipanggil oleh raja. Ketika dipanggil oleh raja. Raja ngutus supaya orang ini mau datang. Maka. Yang diutus ini orangnya. Ganteng. Bagus ini supaya dia mau menghadap namanya pun juga dipilih nama yang pas yaitu Iqbal namanya apa? Iqbal Iqbal itu artinya apa? menghadap Iqbal itu orang yang menghadap itu namanya Iqbal makanya supaya dia mau menghadap raja dipanggil dengan diutus orang yang ganteng orang yang bersih, orang yang ini kemudian namanya pun juga Iqbal, ketika menghadap kepada syair, penyair ini, dikatakan, kamu siapa? Saya utusannya raja. Saya disuruh meminta anda untuk menghadap kepada raja. Nama kamu siapa? Iqbal. Iqbal, katnya bagus. Kemudian dia berpikir lagi, kalau dibalik, Iqbal jadi Labako. Labakoh itu, artinya labakoh tidak akan hidup lagi. Artinya, uh, tidak mau datang. Katanya dia, kenapa? Karena nama kamu kalau dibalik labakoh, labakoh itu artinya akan mati. Maka dari itu kemudian menjadi tidak mau, tidak mau hadir. Yang seperti ini, dia bersandarkan kepada selain Allah, kepada hal ini tidak ada rasa tawakkalnya kepada kepada Allah makanya dia ini dianggap sebagai kesyirikan dikarenakan ia telah meniadakan rasa tawakkalnya kepada Allah dan menyandarkan dirinya kepada perkara-perkara yang mauhumah perkara-perkara yang tidak jelas dia bersandar dan yakin kepada perkara-perkara yang tidak yang tidak jelas ini yang kedua dia itu menafikan tauhid Dikarenakan ia mengaitkan hatinya dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya Perkara-perkara yang ia yakini Sama sekali tidak ada hubungan Antara apa yang terjadi Atau apa yang akan terjadi Dengan sesuatu yang ia yang terjadi padanya Apa kaitannya seseorang melihat sesuatu yang ini dengan sesuatu yang apakah ada sesuatu yang menyambung kejadian yang berbeda kalau seseorang itu melihat kecelakaan apa mesti dia pasti kecelakaan adakah yang bisa menghubungkan tidak ada sesuatu yang bisa menghubungkan tidak ada sebab yang makanya dari itu ketika dia percaya akan hal itu maka ia menggak ini menafikan tauhidnya karena tauhidnya yang harus ia yakini segala sesuatu itu akan terjadi dengan sebab dengan sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang ini meyakini dan percaya kepada sesuatu yang sama sekali bukan merupakan sebabnya maka dari sisi inilah tatayur itu dianggap menafikan tauhid Makanya hukum daripada topayur adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan orang yang melakukan topayur, dia tidak lepas daripada dua keadaan. Yang pertama, orang yang melakukan topayur pasti dia mempercayai dengan anggapan tersebut kemudian ia meninggalkan untuk berbuat yang seharusnya ia lakukan, yang tadinya mau pergi safar tidak jadi tadinya mau jual beli tidak jadi yang tadinya mau keluar rumah tidak jadi yang tadinya mau melakukan apa saja tidak jadi dikarenakan, ini, maka ini yang paling besar pilihannya, orang yang seperti ini kalau dia berkeyakinan bahwakannya hal-hal itu memang memberikan takdir secara langsung memberikan Pengaruh secara langsung terhadap Kejadian-kejadian Maka itu syirik akbar Tapi apabila ia meyakini Ini hanyalah sebab Sebab-sebab yang akan Maka yang akan menjadikan Seperti itu, maka dia meyakini Sesuatu menjadi sebab Padahal tidak Allah jadikan sebagai Sebab, maka itu dikatakan Syirik, di dalam syirik Aswar Adapun yang ketik, yang kedua adalah orang yang topayur tapi dia kemudian menjalankan tetap berjalan tidak memperdulikan walaupun di dalam hatinya ada yani walaupun masih ada di dalam hatinya rasa takut dia tetap jalan tapi ada takut di dalam hatinya ada sesuatu was-was di dalam hatinya ini pun juga sesuatu yang tidak tidak boleh makanya kedua-duanya sama-sama mengurangi daripada nilai nilai tauhidnya dia maka inilah e, hal yang berkaitan dengan e, judul daripada bab kita ini yaitu hal yang berkaitan dengan masalah tatayur di dalam bab ini Mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di dalam surat al-a'raf Ayat 131 Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ala innama ta'iruhum inda Allah Walakinna akfarahum la ya'lamun Ketahuilah sesungguhnya ta'iruh min dallah. Apa yang menimpa mereka itu ada di sisi Allah. ini yani ketentuannya ada di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini adalah ayat yang mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan kaum Fir'aun yang mana kaumnya Fir'aun eh, Fir selalu menuduhkan hal-hal yang jelek yang menimpa mereka dikarenakan sebab Musa kalau mereka mendapatkan kemakmuran, maka mereka mengatakan ini karena kami. Tapi ketika mereka tertimpa kejelekan, maka mereka mengatakan ini karena karena Musa dan dan pengikutnya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala membantah mereka dengan mengatakan, katanya Allah Alaihinnamaqairuhumindallah. Ketahuilah, hanya saja yang menimpa mereka, indahullah, itu ada di sisi Allah. yakni ada di sisi Allah ketentuannya. Allah lah yang menentukan. Walakin aktarohumlah ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Yakni apa yang menimpa kalian, wahai kaumnya Fir'aun, itu semuanya adalah dari kekeringan, dari Apa namanya Kelaparan Kemudian dari Apa Keluarnya darah Keluarnya belalang Keluarnya Kodok dan lain sebagainya Maka itu semua Adalah dikarenakan Ketentuan Allah Tidak ada kaitannya seseorang Itu menjadi sebab Seseorang menjadi sebab akan terjadinya terjadinya sesuatu. Maka ini pun juga hal yang berkaitan dengan sebagian kita, orang Islam. Kadang-kadang apa? Orang Islam kadang-kadang menganggap anaknya sial. Terutama sekali orang-orang yang masih percaya dengan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Anaknya lahir pada ini. Dia bilang anaknya, ini anak ini lahir pada hari yang tidak baik. Pasti anak ini bawa, bawa sial. Padahal apa kaitannya anak ini bawa sial? Begitu ada kebaikan, maka dia bilang, oh ini karena anak yang lahir, dinisbatkan kepada anak yang lahirnya pada hari baik. Begitu ada kecelakaan, langsung dia bilang, ini pasti karena anak saya yang lahir pada ini. Maka ini adalah otak-atiknya dia sendiri. Padahal tidak ada kaitannya itu itu semua. Maka dari itu Fir'aun sama seperti itu. Ketika kebaikan mereka bilang ini dari kami. Ketika kejelekan mereka mengatakan ini dari dari Musa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala membantah dengan mengatakan Inna ma ala inna ma ta'iruhum inda allah. Hanya saja yang menimpa mereka itu Ada di sisi Allah Jadi yani ketentuannya ada di sisi Allah Allah lah yang menimpakan Tidak ada sesuatu yang terjadi dikarenakan sebab orang Dengan terjadi dikarenakan orang itu Tidak ada Tapi yang menjadikan sesuatu itu terjadi adalah Allah Ta'baraka wa ta'ala Kemudian Allah mengatakan Walakin aktharahum la ya'lamun akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yakni mereka tidak mengetahui annahunaka ilahan mudabbira bahwasanya di sana ada Tuhan ada ilah yang mengatur segala apa yang yang terjadi maka ini adalah bantahan uh, terhadap Firaun dan kaumnya ayat yang kedua adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat yasin. Firman Allah yang ada di dalam surat yasin ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Qalu ta'irukum ma'akum a'indukkirtum bal'antum qawmun musrifun. Mereka berkata. Ta'irukum ma'akum. Apa yang menimpa kalian bersama kalian dikarenakan sebab kalian sendiri ainzukir tum apakah apabila kalian diingatkan kemudian kalian menganggap ada nasib sial bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas dikatakan di sini sama ini adalah ashabul koria yang dikirim kepadanya makanya sering disebut dengan ashabul korya ini disebut dengan sahibul yasin yang diutus ini adalah disebut sahibul yasin yang mana ia diutus kepada satu kaum ini diutus kepada kaum ini dan kaumnya itu seperti itu ketika ada kebaikan mereka bilang ini dari dari kami jadi yani ketika ada kebaikan mereka bilang kebaikan itu dari dari kami. Tapi kalau ada kejelekan mereka mengatakan katanya inna tatayyaru nabikum la in lam tantahu lanarjumannakum wala yamat walat amatsannakum wala, wala namatsann kuna wala wala namatsannakum wala namatsannakum wala yamatannakum min minna adabun alim dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka berkata sesungguhnya kami tatayir kami menganggap kami bertatayir dengan sebab kalian kalau kalian itu tidak berhenti dari mengingatkan kami niscaya kami akan merajam kalian, melempari batu kalian dan niscaya akan menyentuh kalian akan menimpa kalian dari kami azab yang yang pedih ini adalah yang dilakukan oleh ashabur korya yang diutus kepadanya e, seorang nabi maka yang seperti ini orang yang seperti ini <tuh> mereka mengatakan apa yang menimpa kami ini dikarenakan kalian, karena kalian mengingatkan kami, makanya kami ditimpa yang seperti ini. Ini sama yang terjadi ketika seorang dai yang ia mau belajar ke Mesir, ini zaman dahulu, zaman ya zaman ketika apa namanya, ketika di masa di masa sudah sudah masa-masa terakhir ini ketika sudah ada universitas di Mesir, ketika itu di Saudi masih belum ada universitas. Maka ada orang Saudi yang berangkat ke ke Mesir naik kapal. Maka ketika naik kapal nyebrang di laut merah, maka apa yang terjadi? Ketika terjadi badai, maka orang-orang pada teriak. Masing-masing memanggil walinya. Ada orang yang memanggil, ya Sheikh al-Badawi. Angkidna. Katanya, wahai Sheikh al-Badawi, selamatkanlah kami. Yang lain mengatakan, ya tilmizani selamatkanlah kami semua masing-masing memanggil walinya untuk minta diselamatkan maka seorang ini dia teriak dan memperingatkan wahai kaum katanya takutlah kalian kepada Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah maka apa yang terjadi mereka semua marah ketika marah dan mengatakan inilah sebabnya kita ditimpa ini gara-gara di kita ada seorang wahabi ada seorang wahabi di kapal kita makanya Allah menimpakan kita angin topan ini jadi apa kaitannya orang orang wahabi dengan angin angin topan sesuatu yang tidak sama sekali masuk masuk akal maka inilah yang disebut dengan tatayur dan orang-orang ashabul korliah yang ada pada yang diceritakan oleh Allah di dalam surat yasin mereka itu seperti itu karena diingatkan sehingga mereka itu beranggapan apa saja yang terjadi kejelekan kepada mereka itu dikarenakan memberi peringatan ini makanya Allah mengatakan kalau mereka, para orang-orang yang diutus kepada Ashabul Korea ini Apa yang menimpa kalian dari kejelekan itu Pertama kalian, yakni sebabnya adalah kalian sendiri Apakah apabila kalian itu diingatkan Takdirnya, kalian menganggap ada nasib Sial Balantum kaum manusiupun, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui melampaui batas. Kalian melampaui batas. Bagaimana orang diingatkan kemudian orang yang mengingatkan dianggap membawa nasib nasib sial, membawa nasib sial atas atas mereka. Makanya hal yang semacam ini inilah yang disebut dengan papayur. Di dalam ayat ini. Sesungguhnya ayat ini tidaklah berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya yang dinafikan itu apa? Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan indallah Yang dimaksud di sana adalah Yang memberikan efek secara langsung terhadap kejadian-kejadian itu adalah Allah Kalau di dalam ayat ini yang muasir tetap Allah Tapi sebab daripada terjadinya sesuatu itu Tidak lepas daripada tingkah pola kalian sendiri Sesuatu yang menimpa kita dari kejelekan Bukankah itu dikarenakan sebab oleh Ulah tangan kita sendiri Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran Zohar al-fazadu bil bariwal bahr. Di mata sahabat Aydian Nas Munculnya kerusakan di muka bumi ini di laut Filbarri -fil di darat dan di laut Dikarenakan sebab apa? Tangan-tangan manusia Makanya di sini Allah menyebutkan Sebab kerusakan itu dikarenakan tangan manusia Tapi yang menentukan terjadinya kerusakan itu adalah Tetap Allah Allah al almu'athir akan tetapi ta'adduban ma Allah kita tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang yang kita anggap jelek tapi kalau ada kejelekan maka dinisbatkan kepada sebabnya dan tidak dilimpahkan kepada Allah karena ta'adduban karena hanya kebaikan sajalah yang kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini ada perkara yang dapat kita ambil faedah yaitu bahwasannya patoyur anggapan ada nasib baik nasib buruk itu ternyata bukanlah hanya pada orang Arab bahkan selain Arab pun juga melakukan terbukti kaum Fir'aun Fir'aun itu Arab apa atau bukan? bukan Orang Mesir Kemudian Ashabul Korea juga bukan orang Orang Arab Maka dari itu eh, Anggapan Ada nasib baik, nasib buruk itu Ternyata bukan hanya pada orang Orang Arab Kemudian eh, Di dalam bab ini Dibawakan pula Oleh Muallif Rahimahullahu ta'ala Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kah, la adwa, wa la tiara, wa la hamah, wa wa dzad muslimun, wa la nauah, ghul. Dari Abu Hurairah, mudah mudah-mudahan Allah meridzinya. bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabda la adwa tidak ada penularan wala tiarah dan tidak ada tiarah sangkaan baik dan buruk dikarenakan sebab burung wala hamah dan tidak ada Sangkaan nasib baik dan buruk Dikarenakan burung hantu Wala safar Dan tidak ada anggapan nasib baik Atau buruk dikarenakan bulan Bulan safar Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Dan ditambahkan oleh Muslim Di dalam riwayatnya Wala nau'ah Wala ghul Dan tidak ada Anggapan baik dan buruk Dikarenakan bintang dan tidak pula ada anggapan dan baik dan buruk dikarenakan gul itu adalah keadaan yang mencekam keadaan yang mencekam di dalam uh, hadis ini hadis ini disebutkan oleh Rasulullah s.a.w tentang empat perkara yang Rasul s.a.w. menafikannya yang bahwasannya ini sama sekali bukanlah sesuatu yang dapat mempengaruhi tentang suatu kejadian yaitu adua adua itu menular tidak ada sesuatu yang menular Ya yani menular dengan sendiri itu tidak tidak ada laa dua tidak ada yang menular wala tiaroh dan juga tidak ada karena burung terjadi sesuatu wala hama dan tidak ada dikarenakan burung hantu terjadi sesuatu wala sofar dan tidak ada dikarenakan bulan sofar terjadi Sesuatu Di sini Wala adua Maksudnya adalah Tidak ada berpindahnya penyakit Dari orang yang sehat Kepada orang yang Eh dari orang yang sakit Kepada orang yang sehat Tidak ada Ini yani, tidak ada dalam artian Bahwasannya Tidak ada penyakit itu berpindah Sendiri tidak ada penyakit itu berpindah sendiri. Tapi siapa yang memindahkan? Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Makanya di sini dikatakan la adwa itu artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tapi bisa jadi penularan itu ada apa tidak? Ada. Penularan itu ada, akan tetapi perlu kita pahami, penyakit menularkan sendiri tidak tidak ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ketika seseorang mengatakan ketika Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular Seorang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-ibil ta'kunu sahihatan." Seekor unta dia menjadi unta yang sehat. Klinis kulitnya seperti tiba klinis. Kulitnya bersih. Fa yadkhuluha al-jamalul ajrab. Maka datanglah seekor unta yang kudisen. Unta yang kudisan, fatu jerit maka onta ini menularkan penyakit kudisnya kepada onta yang yang tadi sehat bersih maka rasul mengatakan apa? Faman akal ula kalau begitu siapa yang menularkan kepada yang pertama? Kalau memang penyakit itu menular katanya rasul siapa yang menularkan penyakit yang pertama kepada yang pertama siapa yang menularkan? Siapa yang menularkan penyakit yang pertama? Hah? Allah Maka demikian pula yang kedua Sebagaimana yang pertama itu yang memberikan adalah Allah Yang kedua yang memberikan juga Allah Maksudnya Kita Takut kepada sesuatu yang seperti itu Takut kepada sesuatu yang Apa namanya? Yang seakan-akan itu adalah menular dengan sendirinya itu tidak tidak tidak sepatutnya. Kita tidak boleh meyakini itu akan tetapi memang benar bisa menular apa tidak? Bisa melalui sebab. Maka dari itu itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan katanya La yuradu al mumridu ala ala musih. Janganlah Seseorang Membawa Ontah yang sakit Bergabung dengan ontah yang Sehat Berarti Rasul meyakini Ada Ada sebab Jadi yani kalau takdir Yang menularkan Itu Allah tapi Allah akan menularkan melalui sebab sebabnya adalah onta yang sakit digabungkan dengan onta yang sehat maka akan terjadi apa namanya ketika terjadi hubungan gesekan dan lain sebagainya maka dari situlah terjadi penularan makanya itulah yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadis yang lain Fir minal majdumi Firoroka minal asad Larilah kalian dari Orang yang terkena lepra Seperti larinya kalian dari Singa Ini adalah Karena penularan itu Terjadi ketika seseorang Berhubungan Maka dari itu orang yang sakit Yang penyakitnya ini Memungkinkan untuk berpindah kepada orang lain di, Harus diisolasi Supaya tidak terjadi penyebaran. Maka inilah hal yang dimaksud dengan la'aduah. Tidak ada penularan. Yakni menular penyakit itu sendiri yang menular. Seakan-akan penyakit itu bergerak dengan sendirinya. Tidak. Tapi itu semua ditentukan oleh Allah. Dan itu melalui sebab. Maka dari itu dianjurkan kita untuk menjauhi sebab, akan tetapi kalau orang itu mempunyai rasa tawakal yang kuat, maka tidak mengapa seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang majidum, seorang yang terkena lepra, lepra itu orang yang apa? mereteli anggota tubuhnya mereteli Rasul ketika mendapatkan orang terkena lepra, Rasul pegang tangannya, dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hal ini dikarenakan Rasul mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwasannya walaupun itu terjadi iya kan walaupun itu terjadi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi karena keyakinan Rasul yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa dan ternyata Rasul tidak tidak kena maka dari itu itulah penjelasan di dalam masalah la dua yang dimaksud oleh Rasul yang dinafikan di sini adalah Menular dengan Sendirinya Tapi menular dikarenakan, eh, dikarenakan sebab Iya Dan yang menularkan itu juga karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang Kedua yang dinafikan oleh Rasul adalah Aptiyarah Aptiyarah itu anggapan Adanya nasib sial dikarenakan Apa? Dikarenakan burung ini yani adanya nasib sial dikarenakan burung seperti yang kita ini termasuk nasib sial atau nasib baik seperti seseorang ketika ada kupu di rumahnya ada kupu di rumahnya biasanya apa? mau ada tamu ini kemudian dia keluar ada burung perenjak berkicau Dianggap apa? mau dapat rezeki, mau dapat rezeki katanya Padahal burung penjaj itu di sarangnya, di depan rumahnya ada pohon-pohonnya ada sarangnya burung penjaj. Setiap hari dapat rezeki jadi ya, cawannya itu rezekinya. Kemudian anggapan-anggapan yang seperti ini, ketika ada burung gagak, katanya nasib sial, makanya ini termasuk dari tiaroh tiaroh itu ismul masdar daripada tapayyaroh ya tapayyaroh kemudian yang ketiga adalah walhamah yang dimaksud dengan hamah, hamah itu dikatakan ada dua pentafsiran Tafsiran yang pertama adalah hamah itu burung hantu yang orang Arab menyangka katanya orang Arab beranggapan kalau ada burung hantu itu berarti dahulu kala ini ada orang yang mati dibunuh dan dia nyawanya ini jiwanya, ruhnya berubah menjadi burung hantu kemudian datang ke keluarganya teriak-teriak supaya minta dibalaskan dendamnya kepada orang yang membunuh. Anggapan yang seperti itu makanya itu ditiadakan sama Rasulullah Ham. Tafsiran yang kedua yang mengatakan bahwasannya eh, Hamah itu iya burung hantu. Jadi kalau burung hantu itu terdengar suaranya maka itu menandakan adanya nasib nasib sial. Entah itu akan ada yang mati di antara anggota keluarganya atau yang yang lainnya. Maka atau orang yang mendengar itu dianggap sebentar lagi akan sudah dekat ajalnya dan lain sebagainya. Maka ini adalah anggapan-anggapan yang yang tidak benar. Anggapan-anggapan yang yang tidak benar. Kemudian jadi tafsirannya dua itu tafsiran yang pertama hamah itu burung hantu artinya hamah itu burung hantu itu dikarenakan sebab itu rohnya orang mati yang menjelma menjadi burung hantu yang ia menuntut kepada keluarganya untuk dibalaskan dendamnya itu tidak benar yang kedua adalah anggapan bahwasanya kalau ada burung hantu berarti ada nasib sial yang akan menimpa orang yang mendengar atau orang yang dihinggapi rumahnya oleh burung hantu ini kemudian wala safar dan tidak ada safar safar safar itu yang dimaksud adalah bulan safar bulan safar itu dianggap oleh orang Arab zaman jahiliyah dahulu adalah bulan naas bulan apa? bulan yang naas kalau di kita bulan apa yang dianggap? Suro. Bulan yang mengerikan itu bulan Suro. Kalau orang Arab Safar. Bulan Safar itu dikatakan kalau orang menikah pada bulan Safar wah, sebentar lagi cerai. Jadi sebentar lagi cerai. Kalau ini bulan Safar pasti ini anggapan sama seperti kita orang kita bulan suro, bulan muharram dianggap bulan yang tidak boleh orang menikahkan makanya tidak ada yang daftar di KUA untuk nikah. Teman saya seorang apa kepala KUA zaman saya dulu dia sudah pensiun, zaman saya dulu tidak ada yang daftar di bulan, baru sekarang ini. Ada saya tanyakan ada dua. Pertama karena orangnya sudah tidak ngerti tentang itu. Yang kedua anak saya yang saya nikahkan pada bulan suwar katanya. Makanya eh bukan bulan suwar bulan suro bulan muharram. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Makanya dinafikan itu semua oleh Rasul mak tidaklah ini semua menjadi sebab. Tidak ada yang menjadi sebab tentang akan terjadinya sesuatu dikarenakan bulan. Makanya di sini empat perkara ini yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dikarenakan empat perkara ini adalah bagian daripada tabayur. Kalau kita meyakini bahwasannya itu semua mempunyai pengaruh sendiri selain Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menjadi syirik akbar kalau kita anggap bahwa ini menjadi sebab maka sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan penyakit itu sendiri sebab menularnya tidak penyakit itu tidak menular yang menjadikan menularnya itu adalah hubungan ini itu dan lain tapi penyakitnya itu sendiri tidak dia menyebar dengan sendirinya Apakah ada orang terkena penyakit tanpa ada hubungan yang bisa menyebabkan dia tertular? Pasti dikarenakan sebab adanya ini Tapi penyakitnya sendiri tidak Demikian juga tidak ada kaitannya burung bisa menjadikan sesuatu terjadi demikian dan demikian Maka juga tidak ada waktu seperti bulan bisa menjadikan demikian demikian Kemudian muslim rahimahullah ta'ala menambahkan di dalam riwayatnya pernyataan walanau dan tidak juga bintang hal ini hal yang perlu kita fahami bersama Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bintang itu untuk apa? sebagian bintang itu Allah jadikan adalah untuk kita mengambil petunjuk tentang tentang apa? Tentang arah. Dan termasuk tentang musim. Termasuk tentang musim. Orang-orang Arab membagi bintang itu. Atau kedudukan bulan itu. Dibagi menjadi 28 kedudukan. Dan setiap kedudukan daripada bulan itu ada bintang yang mengitarinya sehingga di sini disebut ada bintang utara itu terjadi ketika di hari soib hari musim panas dan ada bintang Janub, janubia dan itu terjadi musim Musim cita kemudian dari sinilah biasanya orang di Jaziratul Arab dari sini biasanya di Jaziratul Arab terjadi hujan itu ketika pada waktu musim musim apa? Musim dingin. Ketika musim dingin terjadilah hujan. Makanya kemudian Adapun di hari musim panas Tidak mungkin terjadi Terjadi hujan Makanya ketika terjadi hujan Orang-orang Arab itu Yang mempunyai Ini Pasti menghubungkan dengan ini Oh ini hujan dikarenakan sudah muncul Bintang ini Di sebelah sana dan bintang ini Kalau bintang itu muncul di sebelah sana Dan bintang ini muncul di sebelah sini Maka akan terjadi Hujan itu anggapan mereka Makanya itulah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam ketika Mengatakan Asbaha min ibadi Man huwa mu'minun bi Wa kafirun bi Terjadi di waktu pagi ini Dari umatku ada orang yang beriman Kepadaku ada orang yang kafir Kepadaku Ada pun orang yang beriman Kepadaku, orang yang, beriman kepadaku orang yang mengatakan Mutir Nabi Faduillahi wa rahmatih kita ini dikasih hujan oleh Allah karena rahmat Allah dan karunianya. nya Adapun orang yang mengatakan mutir nabinau ikadza wa aminun mu'minun bil kaukab wa kabirun bi. Ini adalah orang yang beriman kepada bintang dan kafir kepadaku. Maka inilah yang dimaksud seseorang itu beranggapan karena sudah muncul bintang ini dan bintang ini, sudah datang waktunya musim cita, kalau musim cita itu datang, maka ini, sesungguhnya masuk logika apa tidak masuk masuk logika karena ini adalah petunjuk akan masuknya bulan, apa namanya musim musim ini, seperti peredaran matahari peredaran matahari kita sudah tahu, iya kan matahari ini begini kemudian kita bisa memprediksi akan terjadi satu satu musim akan tetapi tidak boleh kita menisbatkan kejadian ini kepada sebabnya kepada, bukan sebab kepada sesuatu tanda-tanda yang, yang itu tapi hal-hal yang seperti ini harus dinisbatkan kepada Allah maka termasuk dari hal yang seperti ini seperti yang terjadi ramalan cuaca sekarang ini ramalan cuaca akan terjadi hujan atau perkiraan cuaca akan terjadi hujan dikarenakan angin bertiup begini, ini, ini, ini dan lain sebagainya diatur semuanya sehingga terjadi kumpalan ini sehingga maka terjadilah hujan Allah di mana? tidak ada Allah tidak ada maka dari itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Sala'ul Zaymin kalau kita membuka pintu ini kepada manusia hilang keyakinan kita makanya yang kita harus yakini bahwasannya semua itu dikarenakan Allah karena Allah berfirman apa seperti Allah yang Allah katakan alam taro anallahayyuz di sahaban summa yu alif ubainahu summa yajaluhurukaman fataral wadaku ya kerujumin hilali tidakkah engkau melihat bahwasannya Allah itu yang menggiring Allah yang menggiring awan kalau orang BMKG yang mengiring awan apa? angin dengan sendirinya seakan-akan bergerak dengan sendirinya, nah, kalau kita Allah yang mengiring awan kemudian Allah menyatukan di antara awan itu kemudian Allah jadikan menumpuk kemudian engkau akan melihat kalau awan sudah menumpuk, engkau akan melihat dari celah-celahnya tetesan-tetesan air yang menjadi hujan dari celah-celah celah-celah awan itu itu yang Allah ta'ala katakan, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah lah yang mengirim angin memang benar angin yang mengumpulkan tapi siapa yang mengirim angin? Allah kalau Allah tidak ngirim, apa angin bisa bertiup? tidak bisa fatusiru sahaban maka angin itu menggerakkan e, menggerakkan awan fayub situh hafiz sama kemudian Allah hamparkan di langit sesuai dengan yang Allah kehendaki, kemudian Allah jadikan menjadi menggumpal, maka engkau akan melihat dari celah-celahnya air hujan maka dari sini kita kembalikan semuanya kepada Allah kita itu dikasih hujan karena Allah tapi jangan terlalu besar kita kasihkan porsi kepada kejadian-kejadian ini seakan-akan tidak ada yang menjadikan padahal yang menjadikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti tadi makanya Rasul mengatakan orang ada orang yang beriman kepada bintang dan kafir kepada Allah ada orang yang beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang Sesungguhnya itu semua, bintang itu hanya tanda. Tapi yang menentukan terjadinya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi sekarang ini, ada musim ini, musim ini. Sesungguhnya semuanya terjadi karena Allah. Kita lanjutkan apa ini? cukupkan Kita cukupkan dulu. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyna Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Barangkali ada yang tanya kan? Ya Menafsirkan mimpi dengan suatu kejadian Menafsirkan mimpi dengan suatu kejadian Takwil ta mimpi itu boleh saja Boleh Asalkan memang orang itu memiliki keahlian Tapi seseorang Haruslah paham bahawasanya Mimpi itu tidak sepenuhnya benar Kejadian itu tidaklah sepenuhnya nah, Makanya kalau seseorang itu mimpi yang baik Boleh diceritakan ditakwilkan dengan cara yang baik. Tapi kalau seseorang itu mimpi yang jelek yang dianggap, maka dia sembunyikan sendiri dan dia bertawut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwil mimpi seperti yang terjadi pada kisahnya Nabi Yusuf, ya, boleh. Makanya dahulu kala di zamannya Ibnu Sirin, Ibnu Sirin di antara orang atau ulama yang menafsirkan mimpi pada suatu hari ada seorang mimpi dia tanya kepada seseorang ditakwilkan mimpinya itu adalah satu per satu dari keluargamu akan meninggal meninggalkan engkau, meninggal, meninggal dunia. Jadi satu satu per satu dari keluargamu akan meninggal dunia sehingga tinggal kamu sendirian. Maka ketika ditakwilkan seperti itu, orang ini menangis. Kemudian di jalan ketemu sama ibnu Sirin. Ketika ketemu sama ibnu Sirin ditanya, wahai bulan, kenapa aku lihat engkau murung dan engkau menangis? Ada apa? Katanya aku mimpi. Kemudian aku tanya sama si bulan. Dia mengatakan bahwasanya takwil mimpiku itu adalah satu persatu dari anggota keluargaku akan meninggal. Sehingga tinggallah aku sendirian. Katanya Muhammad Ibn Sirin, apa? Takwilnya tidak seperti itu. Takwilnya adalah di antara anggota keluargamu kamulah orang yang paling panjang umurnya. Kamulah orang yang paling panjang umurnya. Hanya beda kata-kata. Iya apa enggak? Tapi yang ini menjadikan orang sedih. Yang ini menjadikan orang bahagia. Ketika ditakwilkan. Satu persatu keluargamu akan meninggal dunia. Berarti meninggalkan kesedihan kepada dia. Tapi ketika ditakwilkan. Di antara keluargamu. Kamu yang paling panjang umurnya wuh uhuh. saya paling panjang umurnya padahal dia ya sama artinya di sini e, takwil mimpi itu ada tapi kalau seseorang itu apa namanya e, mimpi jelek lebih baik dia simpan mimpinya itu tidak ceritakan kepada orang nanti ditakwilkan menjadikan dia kemudian dia tadi dia seperti yang diinginkan oleh setan dan bisa jadi mimpi itu dari setan Makanya mimpi itu ada, ada berapa? Ada tiga, ada mimpi itu yang disebut dengan mimpi apa? Bunganya tidur, bunganya tidur, yakni orang mimpi, kadang mimpi ada karuan, iya kan? Enggak ada jalurnya, enggak diinget juga. Orang habis mimpi, saya semalam mimpi tapi mimpinya apa, tidak tahu lupa, karena ada yang ingat ada mimpi yang dinamakan hadisu nafs seseorang sangat kepingin haji iya kan, bisa kan seorang sangat kepingin haji tidur mimpi haji terus kenapa mimpi haji terus karena dia suara jiwanya kepingin haji makanya ini dinamakan mimpi yang terbawa oleh keinginan hati yang terbawa di dalam mimpi, seperti anak saya minta dibelikan mobil-mobilan sampai ngelindur ketika ini teriaknya Abi beliin mobil Abi. Abi beliin mobil, beliin mobil di dalam mimpinya ini keinginan yang kuat kebawa ke dalam mimpi yang ketiga adalah mimpi yang merupakan wahyu mimpi dari Allah itu diantaranya adalah wahyu seperti rasul mimpi atau kita juga dikasih firasat orang mukmin dikasih firasat oleh Allah mimpi yang kemudian mimpinya terjadi itu semua adalah bagian daripada mimpi yang baik, mimpi dari Allah yang ketiga adalah mimpi dari syaitan diantara mimpi dari syaitan itu mimpi yang membuat kita takut Membuat kita ini dan termasuk mimp, diantara mimpi dari syaitan itu adalah hilem. Apa hilem? Mimpi basah. Mimpi basah itu dari dari syaitan. Makanya ada empat mimpi. Mimpi yang tadi mimpi kembangnya. Tidur. Seseorang habis mimpi hilang. sudah Nggak, Iya kan? Kadang ada orang tidur mimpi. Mimpi anak semalam. Tapi mimpinya apa? Tidak tahu. Bunganya tidur. Terus mimpi yang berkaitan dengan hadisu nars. Mimpi yang berkaitan dengan uh, mimpi dari Allah. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi dari syaitan. Itulah. Kita cukupkan dulu. Wa billahi wal hidayah wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.